Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Selanjutnya kata musannif di sini, pembagian yang kedua dari jama' adalah jamu muannasin salim. Jama' muannas salim. Wa huwa madalla ala aqsaro minasnaini awisnataini bizyadati alifta ala mufradin. Jamah Mu'ana Salim itu, lihat definisi beliau ya. Adalah kata yang menunjukkan bilangan lebih dari dua untuk laki-laki. Atau lebih dari dua untuk perempuan. Bizia deti alif ta dengan cara menambahkan alif danta ala mufradin atas akhir dari sebuah isi mufrad. Di sini lihat ya definisi beliau minus ini awis dalam kitab aslinya yaitu kitab al mausuah Mausu'ah itu ada lima jilid. Itu adalah asli dari kitab Mullah yang kita pelajari ini. Itu di sana juga ada disebutkan. Dua untuk laki-laki. Dan dua untuk perempuan. Kenapa di sini dimasukkan laki-laki. Padahal dia adalah jama' Mu'annasalim. Karena ada isim. Nah. Yang. Bermakna laki-laki. Secara makna. Namun secara lafad dia. Mu'anas dan kalau dia ingin dibuat jama, isim itu enggak bisa dibuat menjadi jama muzakar salim seperti Tolhatu, ya Hamzatu, Ustamatu, dia cuma isim muzakar secara makna. Namun secara lafadz dia itu muannas. maka kalau dibuat jama maka jamaknya itu harus jama Mu'anas salim. Makanya sini contoh definisi ini nggak salah, ya? Karena kata musonif menunjukkan bilangan lebih dari dua untuk laki-laki atau dua untuk perempuan. Laki-laki nah, yang dimaksudkan di sini adalah laki-laki yang secara makna dia mau namun secara lapat dia mau an, mu seperti Tolha, Usama, dan yang lainnya atau dua untuk perempuan yang memang jenisnya perempuan. Jelas? Maka ketika dibuat menjadi jama dengan menambahkan alif dan ta pada akhir dari mufrad sebuah isim tersebut. Contohnya kata beliau as-sabiratu. Ya, wanita-wanita yang sabar. Atau as-sajidatu wanita-wanita yang sujud al-muhsinatu wanita-wanita yang berbuat ihsan berbuat baik paham inilah jamak muannats salim dengan cara menambahkan alif dan ta pada akhir isim mufradnya ya pada akhir isim isim mufradnya Kemudian yang selanjutnya Yaitu Jam Utaksir Kamu saudara, huwa madallah ala aksara minas naini awisnata ini ma'atagiri suratil mufroni. Jemaat aksir perhatikan definisinya adalah kata yang menunjukkan bilangan lebih dari dua, baik nanti dua itu jenisnya laki-laki awisnatain -laki. atau dua yang jenisnya adalah perempuan. Namun ketika dibuat jama ma'atagiri Visu rotil mufrdati. Ketika dibuat menjadi jama, itu disertai dengan adanya perubahan dari bentuk mufrad. Um? Disertai dengan adanya perubahan dari mufrad kata tersebut. Terserah perubahannya dengan bentuk menambah, mengurang atau merubah terserah. Yang penting, lafadz jama. Dan lafadz mufrad itu akan ada perbedaan. Seperti rijalun, ya. ya aslinya adalah rojulun. Maka ketika dibuat menjadi jama, menjadi rijal. Atau maka tibu atau buyutun dari baitun atau atbak, ya bisa bermakna Talam atau sesuatu yang mencocokkan dia jama taksir. Tapi maknanya bermacam-macam. Ya. Tinggal dilihat nanti penggunaannya. Kemudian syawari'o. Ya. Banyak jalan atau kososun. Banyak kisah. Ya. Banyak banyak kisah. Inilah jama taksir. Secara umum nanti, tentang perubahan pada jamat taksir, secara umum perubahannya itu ada tiga. Ini secara umum ya Perubahan yang terjadi pada Jamat taksir Yang pertama Dengan penambahan Dari bentuk ngufrot Ya Dari bentuk ngufrotnya dia Bertambah bertambah Sisi hurufnya Seperti kolamun itu tiga huruf Ketika menjadi jamat taksir Menjadi akolamun ak Ya, bertambah menjadi lima huruf. Ada dua huruf yang tambahannya. Yang kedua, terkadang perubahan itu dengan mengurangi mufrodnya. Pengurangan dalam mufrod. Seperti kita abun menjadi kutubun. Kita abun empat huruf. Ketika dibuat menjadi jamataksir, itu hurufnya berkurang. Menjadi Kutubun menjadi tiga aslinya empat, kemudian menjadi tiga perubahan yang ketiga itu dengan perubahan harokat seperti asadun menjadi usudun hurufnya tetap hurufnya tetap tiga dan tidak ada perubahan yang berubah hanya harokatnya saja asadun menjadi usudun mufrotnya asadun jama taksirnya usudun yang berubah adalah harokat. Ah ini. Fahami. Secara umum dari perubahan yang kita dapatkan. Pada jama taksir. Ya. Pasti akan ada yang berubah. Faham? Dan secara garis besarnya. Jama taksir itu. Itu tidak memiliki kaidah khusus. Faham? Biasanya kita bantu dengan lihat kamus. Atau nanti ada beberapa poin setelah ini yang akan kita tambahkan untuk membedakan, untuk bisa lebih membantu di dalam membedakan jamaah taksir dengan yang lainnya. Yang selanjutnya yang perlu kita pahami, jama taksir itu ada dua jenis. Nanti di sini kita sebutkan secara ringkas semua kaidahnya, sehingga bisa membantu, memudahkan bagi kita dalam melihat keadaan sebuah jama taksir. Ya, lang jama taksir. Ini banyak poinnya nanti. Sehingga ketika kita wajah kitab, ketika kita menterjemah, ini salah satu poinnya nanti untuk membedakan makna yang ada pada setiap kandungan dalam kata. Jama taksir itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama ada namanya jamul qillah. Afum? Namanya jamul qillah. Jamulqillah itu apa? Adalah jama' yang menunjukkan bilangan tidak kurang dari tiga. Berarti paling sedikit tiga. Dan tidak lebih dari sepuluh. Faham? Itu namanya jama' Jamulqillah. Dia jama' taksir, tapi dalam golongan Jamulqillah. Yaitu jama' taksir yang bilangannya tidak kurang dari tiga, berarti paling sedikit tiga di dalamnya, dan pasti tidak akan lebih dari sepuluh. Wazan-wazannya di situ ada. Anda tuliskan beberapa wazan. Yang pertama, afilatun. Kalau kalian dapat sebuah kata yang mengikuti timbangan ini, maka pahami. Kata tersebut adalah jamak taksir dan termasuk bagian dari jamul qillah. Contohnya seperti to'amun, makanan. Kalau banyak makanan, atau imatun. Tapi banyaknya makanan di sini, itu enggak kurang dari tiga, enggak lebih dari sepuluh. Memang dia jama'a namun ketika dikatakan atau maka pahami makanan yang ada di dalamnya itu paling sedikit tiga paling banyak sepuluh lo kok tahu karena wazannya adalah afilatun dan afilatun termasuk dari wazan jamul kila dia jama taksir ada perubahan ya toamun menjadi atau imatun. Ada pengurangan. Dan ada penambahan tentunya ya. Ada yang ditambah. Ada yang dikurangi. Dan ada yang dirubah harokatnya. Itu tidak ada permasalahan. Faham? Kemudian ab'ulu. Ya. Seperti nafsun menjadi anfusu. Ya, Nafsun, satu jiwa. Anfusu, banyak jiwa. Namun ingat, kalau dibaca Anfusu, berarti jiwa yang ada di dalamnya itu tidak kurang dari tiga jiwa dan tidak lebih dari sepuluh jiwa. Karena namanya Jam'ul Killah. Atau seperti Nahrun, sungai, misalkan huruf banyak sungai tapi banyaknya sungai ini kita simpulkan tidak lebih dari 10 paling banyak 10 kalau misalkan ada yang bertanya kok tahu kamu di sini sungainya enggak lebih dari 10 atau jiwanya enggak lebih dari 10 karena mengikuti wazan ab'ulu yang termasuk bagian dari wazan jam'ul qillah dia jamak taksir tapi digolongkan dalam jam'ul qillah Yang ketiga af'alun. Ya. Af'alun. Seperti jismun menjadi ajsamun. Kalau kalian dapati wazan mengikuti wazan af'alun, ajsamun, aqdamun, semuanya itu adalah wazan dari Jamat taksir. Ini juga termasuk koeda ya. Untuk mengetahui jamat taksir ya. Kalau ada sebuah kata yang ikutu adzain. Af'alun. Af'ilatun. Atau af'ulu. Itu semuanya pasti jamat taksir. Namun digolongkan dalam. jamul Jam'ulqillah. Apa jamul jam'ulqillah? Jamat yang bilangan di dalamnya tidak kurang dari tiga. Dan tidak lebih dari sepuluh. Ya. Seperti ini, silakan kita ambil contoh yang lain selain ajasamun. Sautun menjadi aswatun. Sautun itu artinya satu suara. Aswatun itu banyak suara. Namun kalau aswatun itu suaranya enggak lebih dari sepuluh. Dia jamak tamun di dalam suara itu tidak lebih dari sepuluh. Karena mengikuti wazan af'alun. Kemudian yang berikutnya, wazan yang keempat, fi'latun, dari gulamun, seorang anak kecil, menjadi gilmatun, berarti kalau dapat wazan, gilmatun, fi'latun, ini adalah wazan dari jamat taksir, dan digolongkan dalam jamul gila, yang bilangan di dalamnya, anak kecil itu tidak lebih dari 10 orang, Ya, tidak lebih dari 10 orang. Ya, sebagian para ulama Nahu menyebutkan jamul kasra adalah jama' yang tidak kurang dari 10 dan tidak memiliki ujung, tidak ada batasan akhirnya. Ada sebagian Ulama Nuhad yang menyebutkan seperti itu. Nah, Lafat-lafatnya, itu yang Anda tulis di wapan tulis. Dituliskan, beserta dengan contoh-contohnya. Sekarang perhatikan ya, pembagian jama' taksir yang kedua, namanya Jamul ulkasroh. Jamul ulkasroh, adalah jama' taksir maksudnya, yang menunjukkan bilangan tidak kurang dari tiga dan tidak memiliki batasan akhir. Lanihayatalah tidak ada batasan akhirnya. Atau sebagian para ulama nuhat menyebutkan jama'ah kasroh itu jamul kasroh jam kasro itu adalah jama'ah taksir yang tidak kurang dari sepuluh. Kalau masuk batasan sepuluh itu nanti masuk pada jamul killa. Ya dia tidak kurang dari sepuluh. Berapa batasan akhirnya? Tidak ada batasan akhirnya. Nah, di sini, perhatikan, ada 15 wazan. Kalau secara garis besarnya nanti, kalau kita dapatkan ada sebuah kata yang mengikuti salah satu dari wazan ini, kata itu dipastikan jam taksir. Dan kalau digolongkan, masuk dalam golongan jama'ul kasroh, Jama' taksir yang tidak ada batasan akhir dari bilangannya. Paham? Jadi kalau kemarin kan kita menentukan jama taksir itu hanya dengan melihat kamus ya. Kalau sekarang ini ada 15, yang tadi berapa? Yang tadi ada 4 wazan, berarti ada 19 wazan. Berarti kalau ada yang ingin mengetahui bagaimana cara mengetahui jama, jama taksir, ya hafalkan 19 wazan itu. Semua kata yang mengikuti 19 wazan ini semuanya jama taksir. Wazan yang pertama, lihat, fu'alun. Ini termasuk dari wazan jama' taksir. Setiap ada kata yang ikut wazan fu'alun, maka dia adalah jama' taksir. Seperti kori'un, satu orang yang membaca. Kalau kurro'un, adalah banyak orang yang membaca. Makanya disebut dengan orang-orang yang kori'kori -kori ini, disebut kalau banyak orang, namanya kurro'un. Ya banyak orang yang membahas, membaca kurraun fu'alun atau katibun ka menjadi kutabun katibun ka yang menulis kalau kutab, banyak orang yang menulis ikut wazan fu'alun ya. dan ingat kurra itu banyak orang yang membaca kalau ada yang bertanya berapa orang jumlah paling banyaknya di sini, tidak ada batasannya tidak bisa dikatakan 30, 50, enggak ada batasannya. Berapa yang ada memang hakikatnya, seperti itulah dia. Kalau untuk menentukan, tidak bisa kita tentukan batasan akhirnya. Karena dia tidak memiliki batas. Atau alazhan yang kedua, -alun, seperti rokiun menjadi rukkaun. Rokiun, satu orang yang ruku. Rukkaun, banyak orang yang ruku. Sajidun menjadi sujadun. Sajidun, satu orang yang sujud. Sujjadun, banyak orang yang sujud. Faham? Yang ketiga, fa'la. Dari kotilun menjadi kotla. Kotil, satu orang yang membunuh. Kotla, banyak orang yang membunuh. Lafaz jama taksir. Kemudian yang keempat, faalatun. Fajirun menjadi Fajarotun. Kafirun menjadi Kafaratun. Fajirun, satu orang yang fajir. Fajarotun, banyak orang yang melakukan kefajiran. Kafirun, satu orang yang kafir. Kafaratun, banyak orang yang kafir. Ya, Kafaratun. Kemudian, Fi'alun. Seperti Hikmatun menjadi Hikamun. Hikmatun, satu hikmah. Hikamun. Banyak hikmah. Kemudian. Fu'alatun. Seperti da'in. Menjadi du'atun. Du'atun. Ini aslinya adalah. Du'a'atun. Ada du'a'atun. Ada alifnya di situ. Tapi karena dia adalah isim maksurah. Maka. Menjadi du'atun Atau kodin menjadi kudotun. Ya, ini termasuk lafadz dari fu'alatun. Jamaat taksir. Da'in, satu orang da'i. Satu orang yang menyeru. Kalau du'atun banyak orang yang menyeru. Berapa bilangan paling sedikitnya? Ada yang menyebutkan tidak boleh kurang dari tiga. Ada yang menyebutkan tidak boleh sampai angka sepuluh. Berarti sebelas ke atas. Berapa paling banyaknya? Tidak ada batasannya. Ya, tidak ada batasannya. Kemudian, Fu'alun. Seperti, Gurfatun menjadi Gurofun. Gurfatun, satu kamar. Gurofun, banyak kamar. Ya. Atau, Fu'ulun, Soburun menjadi Suburun. Soburun, satu orang yang sabar. Sifat satu, sifat sabar. Suburun, banyak yang sabar. Kemudian fu'lun menjadi asfaru menjadi sufrun. Ya. Biasanya wazan fu'lun itu penggunaannya untuk warna. Itu biasanya seperti itu. Ya. Penggunaannya untuk warna. Asfaru menjadi sufrun. Kemudian afilau seperti qaribun menjadi aqrabau. Atau kalau yang lainnya. Sodikun menjadi asdikou. Sodik satu teman. Asdikou. Banyak orang teman. Atau wazan yang berikutnya. Yang ke sebelas. Fu'ala'u. Seperti alimun menjadi ulamau. Ya? Alim. Satu orang alim. Satu orang yang berilmu. Ulamau. Banyak orang yang berilmu. Makanya kalau ulamanya. Ulamanya. Satu orang Ya kita harusnya menyebutkan seorang alim Bukan seorang ulama Kalau seorang ulama nanti lafad seorang Sama ulamanya sudah kontradiksi Ya Karena seorang itu menunjukkan angka 1 Kalau ulama itu menunjukkan Angka banyak Ya Seorang alim Kalau kita mengatakan Ada seorang ulama yang datang Nanti bingung orangnya Katanya seorang Tapi kok pakai lafad ulama. Berarti kalau hanya satu orang sheikhnya yang datang, kita katakan seorang alim yang datang. ya. Tapi kalau banyak orang, maka kita boleh katakan banyak ulama yang datang. Banyak orang alim yang datang. Yang kedua belas, fu'lanu. Seperti baladun menjadi buldanun. Ya. Fu'lanun, bacaannya itu ya. Baladun menjadi buldanun. Baladun satu negeri, buldanun banyak negeri. Dan ingat ya, lafadz-lafadz ini nanti juga diantara bentuk untuk membedakan mana isim musanna, mana bukan. Ya, buldanun itu bukan isim meskipun diakhiri dengan alif dan alif dan nun. Ya. Kemudian fi'lanun seperti gulamun menjadi gilmanun. Tadi gilmatun ya, gulamun menjadi gilmatun. Kalau dia eh, paling banyak 10 orang. Sekarang bagaimana kalau anak kecil itu banyak? Ratusan misalkan? Maka batasannya kita katakan adalah gilma gilmanun. Kemudian fi'alun, jabalun menjadi jibalun. Ini termasuk wazan dari wazan jama taksir. Kalau ada sebuah kata sudah mengikuti wazan fi'alun, maka dia dipastikan jama taksir. Apam dan kalau dilihat dari wazan fi'alun berarti dia masuk dalam golongan jam ul kas kasra berarti gunungnya di sini banyak. Kemudian fu'ulun jismun menjadi jusumun. Ya, jismun menjadi jusumun fu'ulun. Jadi taib, di sini ada 15 wazan dan ditambah dengan empat wazan dari Jam ul killah tadi. Dan ingat mau dia jam'ul killah atau mau dia jam'ul kasroh, semuanya masuk dalam golongan jam'ul taksir. Hukum? Sehingga kalau kita tahu dia adalah jam'ul killah, kita akan bisa mengetahui makna yang paling banyak di situ berapa. Dan kalau tahu dia adalah jam'ul kasroh, maka kita akan tahu di situ makna yang paling banyaknya berapa. Dan Lafad-lafad ini ada 15 lafad untuk jama'at tatserah. Dan ada 4 lafad untuk jama'at tatserah. Semuanya pada intinya 19 lafad ini adalah lafad dari jama'at taksir. Jadi kalau ada sebuah kata yang mengikuti salah satu dari 19 wazan ini. Kata itu dipastikan adalah jama'at taksir. Baik ya. Anda cukupkan Pertemuan berikutnya nanti. Kita masuk pada bab yang baru insyaAllah. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik. ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu